Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadhan, marhaban ya Ramadhan. Selamat datang bulan suci Ramadhan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Nah pemirsa, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadhan. Kali ini adalah minggu, kita, minggu pertama kita memasuki bulan suci Ramadhan. Kita berada di Eldorado Dorado Dom Bandung pada tanggal 28 Oktober 2003. Pemirsa. Ada beberapa sikap muslim menghadapi bulan Suci Ramadan. Ada yang sangat bergembira. Ada yang biasa-biasa saja. Atau bahkan ada yang sedih dan gelisah. Karena tidak bisa melakukan perbuatan sesuka hatinya. Berada di manakah kita? Semoga saja kita berada pada orang-orang yang tergolong gembira menghadapi bulan Suci Ramadan. Nah untuk melengkapi kegembiraan kita. Marilah sama-sama kita persiapkan diri kita. Agar di akhir Ramadan nanti. Kita bisa mendapatkan kemenangan dan bukan hanya kesia-siaan. Untuk itu, kita akan mengawali perjumpaan kita ini. Kembali kita akan mendengarkan tausiah dari A'agim dengan tema Belajar Terus Menerus. Semoga saja Ramadan yang lalu ketika kita mungkin merasa kurang pada Ramadan ini, kita lengkapi dan kita tingkatkan. Atau yang sudah baik pada Ramadan yang dulu, kita pun terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas Ramadan kita. Nah, pemirsa, sekali lagi, marilah kita siapkan hati kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang maha gagah, maha perkasa Menggolongkan kita menjadi orang yang punya kekuatan Kekuatan lahir maupun kekuatan batin Sebab ternyata orang yang di, dianggap lebih baik oleh Allah Orang yang dianggap bisa dekat dengan Allah adalah orang yang memiliki banyak kekuatan-kekuatan. Bahkan orang yang zolim juga kalau punya kekuatan, dia bisa mengalahkan orang yang baik-baik. Saya mendengar pidato dari Pak Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Dulu Eropa Membantai 6 juta dari 12 juta rakyat Yahudi Tetapi sekarang yang sisanya itu yang 6 juta Dia bisa menguasai Media dan perekonomian Sehingga banyak negara yang mau berkorban Untuk orang Israel ini Apa yang menyebabkan negara mungil bisa sesuka hati menghancurkan Palestina, sesuka hati melabrak tatanan dunia karena mereka merasa punya kekuatan kita lihat Amerika memporak-porandakan Afghanistan, Irak, apa sebabnya karena mereka merasa punya kekuatan, dan benar-benar punya kekuatan senjata kekuatan media kekuatan ekonomi kita umat islam jumlahnya 1,3 miliar di dunia ini tetapi seperti yang kita tahu sendiri bagai buih ombak di lautan lemah akibatnya kita hanya bisa teriak Hei, jangan begitu. Tapi tidak mampu berbuat banyak. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan bagaimana kita menggapai kedudukan di sisi Allah dengan membangun kekuatan lahir batin. Kekuatan yang kita bangun bukan untuk menghancurkan orang lain. Kekuatan yang kita bangun Justru untuk mencegah orang lain berbuat zalim. Coba kalau kita mau berantem Dengan seseorang yang gagah Kuat, perkasa Jago Kita berpikir dulu Kalau kita punya kekuatan fisik Kekuatan lahir, batin Kekuatan iman, kekuatan finansial Orang yang akan mengganggu kita pun akan berpikir dulu jadi kita membangun kekuatan bukan untuk menindas, bukan untuk berbuat dolim. Kita membangun kekuatan diri, kekuatan umat, kekuatan bangsa justru untuk mencegah terjadinya kezoliman. Mungkin itulah yang dimaksud. Al-muminul qawiyu khairun wa'ahabu illallah minal mu'minid do'i. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding dengan mukmin yang lemah walaupun pada keduanya ada kebaikan nah saudaraku sekalian bagaimana supaya bisa kuat ternyata dua saja perkaranya untuk jadi orang kuat kalau kita lihat di Indonesia ada yang badannya sangat besar kalau saya aa kalau beliau adik lah ya, adik ini AA A'akin, itu adik raik right? mengapa badan bisa sebesar itu? karena beliau tahu ilmunya untuk membesarkan badan dan juga berlatih untuk membesarkan badan, begitu? jadi cuma dua untuk jadi kuat satu, tahu ilmunya dua, mau berlatih satu apa? Tahu ilmunya, dua, mau berlatih. Kalau kita bisa pegang dua ini saja dalam hidup, saya mau berjuang sekuat tenaga untuk tahu ilmu ini. Dan saya mau melatih diri, maka kita akan kuat. Dalam sisi apa saja, dalam mencari nafkah, kita bisa kuat ekonomi kita. Kalau tahu ilmunya, dan mau melatih diri dalam mencari nafkah, kalau mau kuat apalagi Kuat otot sama. Berkelahi kalau mau kuat. Tahu ilmu bela diri. Latihan. Bisa jago. Apa saja? syaratnya awalnya dua. Satu. Gemar menuntut ilmunya. Dan yang kedua. Latih dirinya. Termasuk kalau ingin yang paling kuat. Adalah orang yang paling kuasa menahan amarah. Nanti kita bahas. Orang yang tahu ilmu bahayanya marah Dan tiap hari melatih diri menahan amarah Dia akan menjadi orang yang perkasa Karena kuat menahan amarah Saudaraku sekalian Para pemirsa Di bulan yang penuh berkah Ramadan ini Ketika saya mendengar sebuah ayat Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantashya Watanji'ul mulka mimman tashya Watu idzumantasya, watu dzilumantasya. Biadikal khair in nakaala kulli syaiin khadir. Ya Allah wahai penggenggam kerajaan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Bia di Khair di dalam genggaman mulah segala kebaikan Inna ka Allahu Nishayin Khadir Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Sebagian penafsir mengatakan orang mulia itu tergantung kepada kekuasaan yang dimilikinya. Makin besar kekuasaannya, makin dimuliakan. Bukankah begitu? wali kota dimuliakan di kota tapi ketemu dengan gubernur turun jadi gubernur lebih dimuliakan jadi menteri lebih jadi presiden dimuliakan tetapi kenapa ada pejabat yang punya kekuasaan tapi jatuh penyebabnya adalah karena dia punya kekuasaan tapi dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri maka bulan romadon adalah bulan melatih kekuatan Agar kita bisa berkuasa Bukan menguasai orang lain Tapi menguasai diri kita sendiri